Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu, teman kamu dari Pagar Kehidupan Gak kerasa ya teman-teman, kalau kita ngomongin soal hari, kayaknya hari itu cepet banget berlalu Gak kerasa tiba-tiba kita udah hari minggu lagi, udah harus mendengarkan curhatan yang keren-keren dari Pagar Kehidupan lagi ya Kalau di curhatan minggu lalu, banyak respon yang positif Alhamdulillah dari kamu semua yang terbantu ya dengan banyaknya curhatan-curhatan yang saya bacakan dari sahabat pagar kehidupan. Nah bagaimana keadaan kamu teman-teman? Apakah kemarin di hari Sabtu kamu mengalami hal-hal indah? Apakah di minggu yang lalu mengalami suatu hal yang membuat kamu jadi ceria? Atau jangan-jangan nih ada banyak masalah ya di dalam hidup kamu yang kayaknya butuh pencerahan. Nah, kalau memang iya, tenang aja. Di sini saya Ariel Surya akan kembali hadir di telinga kamu untuk membacakan curhatan yang keren-keren dari sahabat pager kehidupan ya. Jika kamu ingin tahu bagaimana caranya curhat, tenang aja, silakan lihat di bagian bawah video ini, di deskripsi ada cara bagaimana sih untuk bisa ikutan curhat pager kehidupan ya. Tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung bacain aja Mas Bro, email-email keren yang sudah menunggu untuk menginspirasi kamu. Email pertama kali ini belum apa-apa udah keren banget ya. Email ini keren sekali teman-teman. Karena apa? Pertanyaan yang ditanyakan di email pertama ini bisa jadi loh adalah pertanyaan yang selama ini menjadi kesah kamu di dalam menjalani kehidupan. Saya tanya dulu ya. Ada gak di antara kamu semua teman-teman yang saat ini sedang bingung? Bagaimana ya caranya mas bro supaya saya bisa dihargai orang lain? Betul. Ada gak di antara kamu semua teman-teman yang saat ini sedang mengalami kebingungan bagaimana sih caranya untuk menjadi orang yang dihargai oleh orang lain? Kalau memang iya, pertanyaan kamu ini sama banget sama seperti orang yang bertanya di email pertama kali ini. Email pertama ini ditanyakan oleh seseorang yang bernama Subhan Sudrajat. Bunyi emailnya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Surya karena saya sudah diizinkan untuk curhat kepada pagar kehidupan di kali ini. Saya punya pertanyaan yang sederhana nih. Pertanyaan saya mudah-mudahan mewakili banyak sahabat pagar kehidupan di luar sana. Saya ingin bertanya, kenapa ya kok saya seringkali mendapatkan perilaku yang kurang adil dari orang lain? Kenapa ya kok saya dalam hidup ini kerap kali mendapatkan tingkah laku yang kurang bisa menghargai saya sebagai manusia. Saya punya pertanyaan, bagaimana sih caranya agar saya bisa dihargai orang lain karena saya sudah cukup lelah menjadi orang yang tidak dihargai oleh orang lain. Terima kasih Mas Aryan atas jawabannya. Sukses terus buat pagar kehidupannya. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Wah, email kamu bagus sekali ya Subhan ya. Pertanyaan kamu pun mewakili banyak pertanyaan orang lain karena ini adalah dasar dari permasalahan setiap orang. Teman-teman, percaya nggak bahwa masalah setiap orang ini dasarnya tuh sama loh Bener. Masalah setiap orang itu dasarnya adalah perasaan tidak dihargai. Coba... Ada gak diantara kamu semua yang sedang mengalami masalah? Coba pikirkan masalah itu baik-baik bersama saya. Pikirin masalah itu baik-baik. Teliti deh. Bener gak bahwa masalah itu dasarnya adalah karena diri kamu merasa kurang dihargai kan sama orang lain? Betul? Nah kalau memang iya, berarti bukan hanya subhan saja, bukan hanya saya saja dulu yang punya permasalahan sama, ternyata kamu semua juga sama ya, punya permasalahan yang berhubungan dengan perasaan tidak dihargai. Nah, lalu pertanyaannya adalah, bagaimana sih caranya mas bro, supaya saya tuh bisa menjadi orang yang dihargai orang lain? Oke, sekarang saya minta tolong, kamu dengarkan saya baik-baik, karena ini teramat sangat penting, dan bisa merubah hidup kamu. Kalau seandainya diri kamu ingin dihargai orang lain, saya membagi cara itu menjadi dua. Sekali lagi, Cara untuk dihargai orang lain, saya bagi menjadi dua. Yang pertama, cara yang berasal dari luar diri kita. Dan yang kedua, cara yang berasal dari dalam diri kita. Saya ulangi, cara yang pertama, cara yang berasal dari luar diri kita. Yang kedua, cara yang berasal dari dalam diri kita. Sekarang kita bahas yuk. Kita mulai bahas dari cara yang berasal dari luar diri kita cara yang berasal dari luar diri kita ini yang saya maksud adalah bagaimana kamu menampilkan diri kamu dari segi penampilan percaya atau enggak manusia itu akan selalu dinilai pertama kali berdasarkan apa yang dilihat apa yang didengar apa yang dicium dan apa yang dirasakan benar, manusia itu akan dinilai pertama kali berdasarkan apa yang dilihat Apa yang dihirup dan dirasakan? Penjelasannya gini. Ada sebuah pepatah yang menurut saya sesat, tapi sudah dianggap sebagai pepatah yang benar. Pepatah apa itu, Mas Bro? Pepatah atau ungkapan yang mengatakan, jangan menilai sesuatu dari luarnya. Atau bahasa Inggrisnya, don't judge the book by the cover. Pepatah atau ungkapan ini sudah diamini oleh banyak orang sebagai sesuatu hal yang seolah-olah benar. Padahal menurut saya itu keliru. Loh, kelirunya dimana mas bro? Bukannya itu benar. Kelirunya tuh di sini Orang itu akan selalu dinilai pertama kali berdasarkan penampilannya. Setuju apa enggak, itu fakta loh. Kalau kamu gak setuju, oke. Okay, sekarang saya tanya sama kamu. Anggap saja diri kamu sekarang di rumah sendiri. Dirimu sekarang di rumah sendiri gak ada siapa-siapa. Tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Begitu kamu lihat... Ternyata orang yang ngetok pintu ini tampangnya nyeremin, pakai baju preman, tatoknya banyak. Kira-kira, jujur, kamu masih mau gak bukain pintu buat orang itu? Kalau memang diri kamu jujur, pasti jawabannya enggak sih mas bro. Karena apa? Takut, habis orangnya nyeremin. Bener? Nah dari situ aja sebenarnya sudah terbukti loh, bahwa anggapan jangan melihat sesuatu hal dari sampulnya itu tidak sepenuhnya benar. Nah sekarang, tadi saya bilang, manusia itu akan dinilai pertama kali berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dicium, dan dirasakan. Percaya atau enggak, orang itu juga mudah jatuh hati terhadap sama yang namanya suara. Contoh nyatanya adalah diri kamu, pelanggan atau subscriber pagar kehidupan. Siapa di antara kamu yang kayaknya setiap hari ketagihan mendengarkan pagar kehidupan? Ayo, jujur. Banyak ya. Nah, Itu juga salah satu bukti bahwa suara itu bisa membuat orang menjadi memberikan penilaian akan orang tersebut. Orang bisa didengar sebagai seseorang yang berwibawa dari suara. Orang bisa dinilai sebagai seseorang yang cerdas dari suara. Orang bisa dinilai sebagai seseorang yang lemah, tidak berdaya pun dari suara. Hati-hati, suara itu memegang peranan loh. Peranan apabila memang diri kamu ingin dihargai. Nah ternyata bukan cuman mata bukan cuman telinga selama ini kan fokusnya cuman di mata dan telinga ada lagi nih manusia itu juga gampang tersirip kalau bahasa kereda ya tersirup terhipnotis gitu ya sama satu hal yang dinamakan bau orang itu kalau parfumnya pas teman-teman bakal bisa menghipnotis orang lain pernah nggak Mungkin kamu lagi kencan gitu ya. Ingat-ingat ya, -ingat kencan yang membuat diri kita jadi mabuk kepayang. Pasti salah satunya ada yang berhubungan dengan bau atau wangi. Iya kan? Aduh mas bro, gua kalau sama dia tuh gak bisa lupa parfum dia tuh dulu enak banget. Ayo, jujur. Ada gak yang kayak gitu? Itu membuktikan bahwa manusia juga dinilai pertama kali berdasarkan baunya. Ya, jadi... Nah yang terakhir yang saya maksud dirasakan adalah sentuhan. Orang itu bisa mabuk ke payang juga teman-teman dengan yang namanya sentuhan. Agama muslim contohnya kenapa melarang sentuhan lawan jenis? Karena memang sentuhan itu memabukan. Jadi jangan salahin siapa-siapa kalau tiba-tiba diri kita bisa tergoda untuk melakukan dosa besar hanya karena diawali oleh sentuhan. Nah itu yang berasal dari luar Dari sini saya ingin mengatakan begini deh Jika memang diri kamu ingin dihargai Perhatikan apa yang kamu tampilkan Yang bisa ditangkap oleh mata orang lain dulu Coba lihat Selama ini bagi kamu yang kurang dihargai Coba lihat Sinkron gak sih antara rambut kamu dengan wajah kamu Kalau memang gak sinkron antara bentuk rambut sama wajah Rambutnya dibenerin dong, dirapihin Atau mungkin dibotakin kalau laki, biar gampang, gak usah ribet, iya kan? Kalau antara wajah, rambut aja udah sinkron, enak dilihat, pandangan orang terhadap kamu pasti beda. Bener deh, coba kamu tes, rubah gaya rambut aja, coba iseng rubah gaya rambut, pasti respon orang ke kamu beda. Coba, bener gak ucapan saya? Dites, sekedar rubah gaya rambut. Nah, begitu juga dengan yang lain. Misalnya wajah kamu selama ini enggak suka dicuci. Cuci dong pakai obat muka, wajahnya biar enak dilihat, ya kan? Terus badan, kalau terlalu gemuk, okelah okay enggak apa-apa. Tapi bukan berarti harus pakai baju sembarangan, kan? Pakai baju yang enak buat dilihat lah. Enggak harus mahal, yang penting enak dipandang mata. Ya, buat diri kita enak buat dipandang dulu, respon orang pasti beda. Ya. Yang kedua, Selain membuat orang itu nyaman memandang kita, buat orang juga nyaman mencium bau kita. Selama ini mungkin kita terlalu cuek, ah gak apa-apa mas bro, gak apa-apa kita gak usah mandi lah ngapain sih, gak usah. Akibatnya begitu dibilang bau sama orang tersinggung. Akibatnya begitu ada orang menjauh dari kamu karena badannya bau tersinggung. Lah padahal salah siapa? Salah kita sendiri kan? kenapa diri kita tidak mengurus badan kita sendiri sampai akhirnya bau. Nah, ya. Begitu juga dengan yang lain. Begitu juga dengan sentuhan. Barang siapa yang jago menyentuh, dia akan menguasai orang. Dan barang siapa, orang yang pandai mengatur kata-kata yang indah untuk orang lain, dia pun akan bisa menguasai orang lain. Kata-kata yang saya maksud di sini adalah kata-kata yang sopan, lemah lembut, dan bersahabat. Jadi coba sekarang. Latih deh diri kamu. Nggak usah pusing-pusing, mulai dari rambut dulu. Rubah gaya rambut kamu. Sesuaikan dengan wajah. Ya? Setelah rambut, coba sesuaikan gaya pakaiannya dengan gaya pakaian yang enak buat dilihat. Dari situ dulu, diri kamu akan beda dipandang orang lain. Nah, itu baru cara dari luar, teman-teman. Bagaimana cara kita bisa dihargai secara masuk akal dengan merubah penampilan. Tapi penampilan aja nggak cukup loh Ada satu lagi nih. Kalau tadi kan dari luar, nah kali ini dari dalam. Bagian dari dalam ini juga termasuk sangat penting loh teman-teman. Kenapa sangat penting? Karena ini yang sering kali dilanggar oleh kamu semua sampai diri kamu tidak dihargai cuman gak sadar. Bener, tidak sadar. Loh kok bisa gak sadar mas bro? Gimana ceritanya? Iya, gak sadar karena mereka menganggap ini adalah perbuatan yang baik. Padahal ini bukan perbuatan baik, tapi justru ini perbuatan yang merendahkan diri sendiri. Sifat itu adalah sifat orang pasrahan ketika haknya diambil orang lain. Teman-teman, saya kasih tahu ya, kita tidak mungkin bisa dihargai orang lain kalau diri kita tidak menghargai diri sendiri. Saya ulangi, kita tidak mungkin bisa dihargai orang lain kalau kita tidak menghargai diri sendiri. Nah, salah satu sikap yang menghargai diri sendiri adalah apakah kita marah dan mau berjuang ketika hak kita diambil orang lain? Tanyakan diri kamu, apakah selama ini ketika hak kamu diambil oleh orang lain, kamu pasrah atau berjuang? Kalau pasrah, itu bukan perbuatan baik. Itu perbuatan merendahkan diri sendiri dan itulah penyebab dirimu direndahkan. Contohnya begini nih, Misalnya, anggap saja sekarang kamu kerja pada sebuah pabrik. Ceritanya ketika mau bekerja di sebuah pabrik, pemilik pabrik itu menjanjikan kamu kalau kerja di situ, sebulan dapat gaji, taruhlah 2,5 juta per bulan. Tiba-tiba pada suatu saat, gaji kamu tidak dibayarkan. Nah, orang yang punya mental pasrahan akan berkata, ah yaudahlah gak apa-apa yang petik punya kerja, gak apa-apa deh, pasrah deh. Nah, perilaku seperti ini mungkin dia pikir bagus karena baik. Padahal bukan, itu perilaku salah dan keliru sama sekali karena di situ dirimu mengabaikan perilaku orang lain yang merendahkan hak kamu. Jadi bahasa gampangnya gini teman-teman, di mana ada hak kamu, di situ kamu harus perjuangkan. Kalau tidak, di situlah penyebab kenapa diri kamu tidak dihargai. Contoh nyata ya, saya kemarin naik taksi online. Kalau kita naik taksi online, teman-teman, ada satu peraturan yang tidak bisa dilanggar, yaitu foto pada orang yang menjemput saya di aplikasi, mukanya atau wajahnya harus sama. Nah, pada suatu saat, ada satu supir yang menjemput saya beda banget antara muka di aplikasi sama muka orang yang jemput. Coba deh kamu bayangin, serem nggak kalau misalnya di aplikasi mukanya gimana, yang jemput gimana? Beda, kan? Nah, tiba-tiba dengan enaknya itu orang bilang, maaf ya mas, ...mukanya beda antara yang foto di aplikasi sama yang sebenarnya. Nah, di sini saya diuji. Saya diuji di sini. Kalau saya punya mental pasrahan, saya akan berkata, ...oh, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, tenang aja. Itu mental pasrahan. Kalau yang benar, kamu akan berkata begini, sama seperti saya. Saya berkata, loh, kenapa bisa beda, Pak? Kok bisa beda? Di situ dia kemudian diem. Di samping dia diem, dia takut dan dia mengerti... ...bahwa saya tidak bisa dimainin seperti mungkin penumpang lain... Akhirnya dia dengan gagapnya, dengan grogi yang menjelaskan kenapa alasan dia menampilkan foto yang berbeda dengan wajah aslinya. Alasannya tidak masuk akal, cuman dari situ saya pun bisa menerima. Karena paling tidak, saya sudah menunjukkan bahwa eh, jangan macem-macem, saya tidak bisa diambil haknya oleh kamu. Nah itu loh teman-teman, coba deh. Saat ini belajar, belajar jangan takut sama orang lain, takutlah hanya kepada Tuhan semesta alam. Kalau ada hak dari kamu yang diambil oleh orang lain, apapun bentuknya, tuntut. Baik itu gaji, baik itu mungkin perhatian, baik mungkin itu kamu difitnah segala macam, tuntut. Hak kamu adalah sesuatu hal yang harus diperjuangkan supaya orang lain tahu bahwa dirimu tidak bisa diinjak-injak. Itu cara bagaimana menjadi orang berharga dari dalam diri. Yaitu dengan membuat diri kita mencintai diri sendiri dengan cara terus berada di jalan yang tegas. Tegas untuk menjaga segala sesuatu yang memang betul-betul sudah menjadi hak kita. Jangan biarkan orang-orang menginjak kamu. Jangan biarkan orang-orang meludahi kamu. Jangan biarkan orang-orang merendahkan hak kamu. Ambil itu semua kembali supaya mereka tahu bahwa kamu nih bukan orang yang bisa direndahkan mereka. Sebab dirimu adalah orang yang sangat berharga. Saya lakukan itu dan itu berhasil. Silahkan kamu coba ya. Nah, Itulah jawabannya teman-teman, bagaimana cara saya bisa menjadi dihargai orang lain. ya Panjang ya, panjang banget ya. Ini sebenarnya udah pernah ada loh di video saya yang lama, cuman karena memang saya sayang dengan kamu, saya mencintai kamu sahabat pagar kehidupan, akhirnya saya jelasin lagi kurang lebih selama 15 menit tadi ya, mengenai cara dihargai orang lain. Nah, bagi kamu Subhan dan sahabat pagar kehidupan, Dan sudah mendengarkan ini semua, saya harap jangan ada lagi ya orang yang tidak dihargai orang lain. Kalau memang diri kamu berharga, tunjukkan kepada semua orang bahwa memang kamu punya harga. Dan harga itu adalah harga diri yang harus kamu jaga. Oke, okay? itu dia. Jelas ya? Oke, okay, kita langsung masuk email kedua. Email kedua kali ini juga gak kalah serunya pertanyaannya dengan email pertama tadi teman-teman. Kalau email pertama tadi dia bertanya pertanyaan sederhana mengenai cara dihargai orang lain Nah kali ini ada seseorang yang memang juga punya pertanyaan Yang berharga juga nih pertanyaannya Karena pastinya pertanyaannya bisa juga merubah hidup kamu Sahabat pagar kehidupan yang mendengarkan video ini ya Pertanyaannya adalah begini Pertanyaan ini ditanyakan oleh seseorang yang bernama Kurniasih Pertanyaannya seperti ini Assalamualaikum kearyansurya waalaikumsalam Salam kenal Kak Aryan, saya mengucapkan terima kasih karena video Kak Aryan sangat bermanfaat bagi saya dan juga keluarga. Maaf Kak sebelumnya, saya mau bertanya nih. Bagaimana ya cara merubah diri sendiri menjadi orang yang pandai bersosialisasi? Saya sulit sekali bersosialisasi mas bro, kalau saya bergabung di sebuah kelompok saya hanya diam dan tidak tahu harus bicara apa. Pernah saya akhirnya mencoba untuk bersosialisasi dengan orang baru? Tapi rasanya sangat gugup dan gak nyaman. Apakah penyebab saya susah bersosialisasi ini karena saya pernah punya masa lalu yang buruk? Jadi saya sewaktu SD pernah mengalami bully dan dijauhi oleh teman-teman saya. Di rumah, keluarga saya juga membatasi saya untuk bersosialisasi dengan orang luar. Apakah saya juga termasuk orang introvert? Mohon solusinya kak. Mohon maaf kalau pertanyaan saya banyak dan emailnya berantakan Terima kasih, terima kasih dan terima kasih Wassalamualaikum Waalaikumsalam Oke, Kurniasi Pertanyaan kamu ini termasuk pertanyaan yang saya bilang bagus Karena apa? Memang pertanyaan ini sering kali ditanyakan oleh banyak sahabat pagar kehidupan Yang punya permasalahan yang sama Coba Ada gak diantara kamu teman-teman Yang sekarang mengalami kesulitan dalam bersosialisasi? Dan bingung gitu ya. Kenapa sih kok gua bisa susah bersosialisasi? Nah saya punya sebuah rahasia yang mungkin kamu belum tahu. Karena belum pernah ada orang yang mengatakan kepada diri kamu. Rahasia itu adalah begini. Orang yang susah bersosialisasi penyebabnya cuman sepele. Penyebab itu adalah karena di otak mereka ada salah tafsir akan kehidupan. Sekali lagi. Penyebab dirimu susah bersosialisasi karena isi kepalamu salah tafsir akan kehidupan. Nah sekarang, berarti pertanyaannya diganti lagi. Pertanyaannya adalah, Kalau begitu mas bro, yang menyebabkan isi kepala saya bisa salah tafsir akan sebuah kehidupan itu kenapa? Jawabannya sudah disebutkan oleh Kurniasih tadi. Penyebabnya adalah, kalau Kurniasih tadi... Dia merasa susah bersosialisasi karena pernah punya pengalaman dibully ketika SD dan keluarganya membatasi dia dalam bersosialisasi terhadap dunia luar. Percaya atau enggak, semua orang yang punya masalah psikologi, permasalahannya pasti ada di masa kecil. Coba deh, sekarang apa yang jadi keluhan kamu? Coba sebutkan kepada saya, sebutkan kepada saya, walaupun saya nggak bisa dengar katakan, Ada yang mungkin pemalu, ada yang mungkin minderan, ada yang susah bersosialisasi kayak kurniasi. Semua penyebabnya itu pasti ada pengalaman buruk di masa kecil. Nah, kalau kurniasi, penyebab kamu itu benar. Masa lalu kamu itu, yaitu karena pernah dibuli ketika kecil dan keluarga kamu sendiri, mohon maaf juga salah. Dia membatasi dirimu untuk bersosialisasi terhadap dunia luar. Nah, sekarang... Kalau memang sudah terlanjur, kita memiliki masa lalu yang buruk, yang membuat kita mohon maaf nih punya salah tafsir akan kehidupan, cara ngobatinnya gimana? Kan gitu? Cara ngobatinnya adalah buatlah tafsiran yang baru. Cara membuat tafsiran yang baru itu sederhana, banyakin praktek. Tapi mas bro, kan saya gugup, tadi udah nyoba bersosialisasi, tapi guguplah itu wajar. Gugupnya diri kamu itu karena itu pertama kali kan? Kalau pertama kali, semua yang pertama itu pasti kagok kok. Coba, sekarang bagi diri kamu yang bisa naik motor. Ingat-ingat deh, pertama kali belajar naik motor emang langsung bisa. Enggak kan? Kagok dulu kiri kanan, aduh mungkin jatuh sebagian diantara kamu ya. Tapi akhirnya gimana? Bisa kan? Jago kan? Ya itu. Sama seperti tadi yang dialami kurnia kurniasi. Awal-awal gugup, tapi latih terus lama-lama terbiasa. Terbiasanya itu sama seperti kamu yang sekarang bisa naik motor ngebut. Padahal dulu boro-boro nyalip mas bro. Nggak ada yang nyalip aja gua jatuh naik motor, ya kan? Nah, kalau memang naik motor aja bisa dilatih, semua hal juga sama teman-teman bisa dilatih. Cuman masalahnya kamu mau nggak? Mau gak keluar dari zona nyaman untuk ngobrol sama orang? Jangan hanya karena gugup sekali mundur. No, coba lagi. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Lama-lama biasa. ya Jadi obatnya buat kurniasih dan juga teman-teman yang mungkin punya permasalahan sama, coba lagi, coba lagi, dan coba lagi. Dengan banyaknya dirimu mencoba, Akan ada banyak tafsiran baru dalam kehidupan kamu yang merubah cara berpikir kamu menjadi sesuai tafsir ya Tidak salah tafsir lagi Jelas ya teman-teman ya? Oke itu dia caranya Nah sekarang di email ketiga, kalau tadi kita kayaknya membahas mengenai hal-hal yang dalam gitu ya Bagaimana cara kita merubah diri Kali ini ada salah satu sahabat pagar kehidupan yang juga kelihatan dari fotonya masih muda ya. Masih muda dan lagi menjumpai masa-masa di mana dia ingin memulai bisnis. Wah, ini keren nih. Barang siapa yang sedang ingin membuka bisnis, tapi kebingungan ini masalahnya kayaknya pas banget buat kamu. Email ini ditulis oleh seseorang sahabat pagar kehidupan yang bernama Sugih Sugiri. Pertanyaannya begini nih. Assalamualaikum Mas Aryan, Waalaikumsalam. Langsung saja nih, saya mau sedikit curhat. Tahun kemarin, saya mengikuti suatu bisnis yang dimana sejujurnya hingga saat ini belum membuahkan hasil. Dulu sih, ketika saya memulai bisnis ini berpikir bahwa saya sepertinya mencintai bisnis ini deh. Pertanyaannya, apakah saya harus meninggalkan bisnis dulu dan membuat bisnis yang baru atau saya meneruskan bisnis yang sudah saya rintis? Tolong solusinya, terima kasih banyak, saya suka pagar kehidupan. Oke, okay. selanjutnya. Terima kasih Sugi-Sugiri atas email kamu yang terbukti saya bacakan berarti bisa menolong banyak orang insya Allah ya. Amin. Jadi gini teman-teman, ada banyak diantara orang-orang di sekitar saya dia bingung. Sama seperti Sugi-Sugiri. Gua udah mulai bisnis mas bro, tapi belum menghasilkan. Apakah saya harus pindah ke bisnis baru atau saya tetap? Kalau sekarang saya tanya sama kamu. Berdasarkan semua video yang pernah kamu dengarkan sahabat pagar kehidupan, Bagaimana kalau seandainya kamu di posisi Sugih? Saya minta kamu mikir deh. Kamu punya bisnis nih, belum menghasilkan. Iya kan? Terus gimana? Apakah buka bisnis baru atau tetap di bisnis itu? Jawabannya adalah benar. Tetap menjalani bisnis itu sampai sukses. Nah pertanyaannya, tadi Sugih juga menanyakan begini. Kayaknya dia dulu sewaktu dia mau memulai bisnis katanya suka dengan bisnis itu gitu ya. Tapi disitu saya curiga, kayaknya suka yang dimaksud sugi-sugiri ini adalah sukanya cinta monyet. Loh, jangan ketawa, cinta monyet itu bukan hanya untuk anak SD SMP yang pacaran loh, bukan. Cinta monyet itu juga bisa berlaku bagi bisnis. Ada orang, wih gila mas bro, saya suka banget nih dengan bisnis ini. Begitu dijalanin, belum apa-apa udah nyerah. Itu namanya cinta-cinta monyet. Kalau cinta sesungguhnya, ketika ada tantangan, dia mulai tertantang. Wih, ada tantangan nih, next, lanjut, wih, ada tantangan nih, lanjut, gitu. Nah, sekarang Sugih, saya tanya, ini cintanya cinta monyet apa enggak nih kamu sama bisnis kamu? Saya curiga nih jangan-jangan ini cinta monyet ya, karena kamu sendiri bingung kan, kok belum menghasilkan pengen nyerah gitu. Yeah? Jadi gini, Saya ingin kamu semua coba deh, bagi yang sudah memulai usaha, tanyakan diri kamu sendiri. Saya ajak kamu merefleksi diri ya. Tanyakan diri sendiri, apakah bisnis yang saya jalani ini benar-benar saya cintai atau jangan-jangan cuma cinta monyet? Cara tahunya gimana? Tanya lagi. Kalau seandainya bisnis ini belum menghasilkan uang, apakah saya menyerah atau tetap pada bisnis ini? Itu aja. Kalau jawabannya menyerah, berarti diri kamu sebenarnya gak cinta sesungguhnya tuh amatuh bisnis, cuman cinta monyet. Tapi kalau jawaban kamu, wih mau ada halangan apapun mas bro, saya tetap di bisnis ini. Wah top, itu baru namanya cinta manusia dewasa, bukan cinta kera dewasa. <laughs> ya yeah? Jadi coba-coba, sekarang kamu tanyakan diri sendiri deh, apakah pekerjaan, usaha, bisnis gitu ya yang sedang kamu jalani ini patokannya uang atau kecintaan? Kalau patokannya kecintaan berarti halangannya tidak membuat kamu menyerah dong walaupun belum menghasilkan uang. Tapi kalau hanya karena uang itu namanya cinta monyet atau paling banter cinta kera dewasa. ya Cinta dewasa tapi kera kali bukan manusia sama juga bohong. ya Nah sekarang kalau misalnya saya sudah punya bisnis tapi cintanya cinta monyet mas bro cinta kera dewasa saya harus ngapain? Jawabannya cari bisnis baru. Karena landasan sebuah bisnis itu yang paling bisa membuat dirimu sukses adalah Betul, cinta Cinta yang sesungguhnya itu loh yang bisa membuat kamu sukses di pekerjaan yang kamu jalani Kamu percaya deh saya Saya udah banyak nolongin orang dan semuanya itu hanya saya rubah pekerjaan mereka Menjadi pekerjaan yang mereka cintai, langsung sukses kok Butuh waktu memang naik turun tapi sukses hanya merubah pekerjaan menjadi pekerjaan yang mereka cintai sesungguhnya. Ya, coba sekarang kamu refleksi cinta monyet kah atau cinta sesungguhnya kah? Kalau memang jawabannya sudah ketemu, dari situ kamu bisa tahu. Perlu nggak ya saya tetap di bisnis ini atau jangan-jangan nih saya harus pindah? Nah, itu dia jawabannya teman-teman. Jelas ya, jadi sekarang dengan adanya permasalahan yang dicurhatkan oleh Sugih tadi, kamu sudah tahu nih kira-kira harus melangkah kemana. Coba deh praktekin rasakan perbedaannya dengan hanya menggunakan cara yang saya ajarkan tadi ya. Pasti ada bedanya, dicobain. Nah teman-teman, gak kerasa kita sudah masuk ke email yang terakhir di hari ini ya. Gak kerasa banget karena memang topiknya menarik Alhamdulillah untuk hari ini ya. Email terakhir ini juga sangat menarik nih. Ini bahkan bisa dibilang sangat menarik dan paling menarik di antara semua email tadi. Email ini bertanya mengenai hukum The Secret lagi, hukum tarik menarik. Dan email ini sengaja saya pilih karena banyak sahabat pagar kehidupan terutama yang mereka masih ngotot bahwa antara hukum tarik-menarik dengan ketuhanan itu berseberangan. Waduh, <gifat> apakah benar begitu? Ini dia jawabannya ada di email yang ditanyakan oleh sahabat kita yang bernama Yuli. Assalamualaikum Mas Aryan, Waalaikumsalam, nama saya Yuli, saya mau bertanya. Apa sih perbedaan antara afirmasi dan visualisasi seperti yang dibahas di video tempo hari? Karena sepertinya keduanya sama-sama menggambarkan keinginan seolah-olah telah memiliki. Nah bagaimana jika visualisasi yang saya lakukan ternyata pada kenyataannya yang datang justru tidak sesuai dengan yang diharapkan? Apakah cara saya yang salah atau Allah berkehendak yang lebih baik? Mohon bantu menjawabnya ya kak supaya saya bisa mendapatkan jawaban yang benar. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Wassalamualaikum, waalaikumsalam Oke Yuli, jadi begini. Saya sekali lagi perlu meluruskan kepada kamu semua teman-teman. Bahwa hukum tarik-menarik ini bukan berarti kita menjadi Tuhan. Sama sekali bukan. Hukum tarik-menarik ini sifatnya sama teman-teman. Dengan hukum-hukum lain yang ada di semesta alam ini. Contohnya hukum gravitasi. Hukum gravitasi itu adalah sebuah hukum yang kalau kamu jatuhin bolpen, bolpen itu akan jatuh ke tanah bukannya melayang. Kenapa? Karena gaya gravitasi bumi itu lebih besar daripada gaya gravitasi kalau kita di bulan. ya Kalau kamu di bulan lempar-lemparan bolpen, bolpennya melayang, kalau di bumi bolpennya jatuh karena gravitasi kita lebih besar daripada gravitasi di bulan. Itu hukum gravitasi. Na, ada satu hukum yang sekarang baru ditemukan sekitar 10-20 tahun terakhir populer di muka bumi ini. Hukum itu adalah hukum tarik-menarik. Na, hukum tarik-menarik ini seolah-olah bersifat magis, ya. bisa mewujudkan apapun yang kita inginkan menjadi kenyataan. pertanyaannya apakah seperti itu? Apakah segala sesuatu yang kita inginkan menggunakan hukum tarik-menarik ini akan langsung terkabul seperti yang kita mau? Apakah begitu? Jawabannya, tidak. Sekali lagi, jawabannya tidak. Kenapa? Karena di atas hukum tarik-menarik ada satu hukum yang lebih besar yang harus bisa dilewati kalau hukum tarik-menarik ini mau berhasil. Hukum apa itu, Mas Bro? Hukum itu adalah izin dari yang maha kuasa. Saya ulangi, hukum izin dari yang maha kuasa. Sehebat apapun kamu bervisualisasi, sehebat apapun dirimu berdoa. Tapi kalau izin dari yang maha kuasa tidak turun, satu helai daun pun tidak bisa jatuh ke bumi ini. Sehelai daun yang kita lihat di luar bisa jatuh ke muka bumi ini pun atas izin Tuhan loh. ya Jadi jangan hanya karena, oh the secret, oh hukum tarik menarik, terus kita menganggap bahwa diri kita Tuhan. no itu yang dimau sama setan. Iblis itu pengen supaya kita dengan segala sesuatu hal yang kita bisa, kita menuhankan diri sendiri. Padahal tidak, teman-teman. Di sini saya ingin meluruskan ya. Mulai saat ini, jangan menganggap hukum tarik-menarik itu pasti berhasil. Jangan. Karena di atas itu harus ada izin Tuhan yang mengizinkan dulu untuk terjadi, baru bisa terjadi. ya Jadi buat kamu yang tadi juga bertanya, Yuli bertanya mengenai hukum tarik-menarik kenapa dia bila zdapatkan sesuatu hal yang tidak seperti yang dia mau karena memang itu yang diizinkan Tuhan semesta alam. benar kamu bilang, itu yang diizinkan Allah. Kalau memang itu yang diizinkan Allah, itu pasti yang terbaik. Karena semua yang diizinkan Tuhan itu terjadi pasti itu yang paling baik untuk diri kita saat ini. Ingat, paling baik untuk diri kita saat ini. Jadi, buat kamu sekarang, Yang bervisualisasi tolong jangan menganggap ini seperti sebuah ritual magis Tapi anggaplah seperti kamu menggunakan hukum-hukum lain yang memang sudah diciptakan Tuhan Sebagaimana mestinya ya Nah tadi juga ada pertanyaan dari Yuli apa bedanya afirmasi dan visualisasi ya Afirmasi itu sebenarnya adalah sebuah hal atau sebuah perilaku yang dimana kita menegaskan Misalnya gini, ketika saya mengatakan saya bisa, saya bisa, saya bisa, itu afirmasi. Saya menegaskan bahwa saya bisa. Tapi visualisasi itu membayangkan. Membayangkan dengan visual atau gambaran ketika kita memejamkan mata dan menganggap kita sudah memiliki. Jadi bedanya, afirmasi itu kita meyakinkan diri sendiri kayak kita menegaskan gua ganteng, gua ganteng, gua ganteng. Gua cantik, gua cantik, gua cantik. Sementara visualisasi itu menggunakan kalimat, saya bersyukur karena saya sudah memiliki apa. Jadi bedanya, yang satu menegaskan, yang satu ibarat kata, ya membayangkan dengan perasaan sudah memiliki. Beda ya? Nah, saran saya udah, gak usah dipikirin segitunya, cukup kamu lakukan apa yang bisa kamu lakukan, yang maha kuasa tuh bahwa melihat kok. Gak usah sampai segitunya, lakukan aja yang sebisa mungkin ditambah amal baik Amal baik itu yang sebenarnya bisa membuat izin dari Tuhan semesta alam lebih gampang turun Kalau bahasa muslimnya, ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih gampang turun kalau kita pandai berbuat amal kebaikan Itu yang saya lakukan dan itu fakta loh, bisa membuat hidup saya jauh lebih mudah Ya Oke okay, teman-teman, itu aja yang bisa saya bagikan kepada kamu di email curhatan kali ini. Mohon maaf nih sebelumnya ya, kalau agak terlalu lebih panjang daripada biasanya. Karena memang pertanyaan kali ini kayaknya lebih dalam semua ya. Harus dijawab dengan jawaban yang menyeluruh pastinya. ya Nah teman-teman, sekarang saya mau nanya deh sama kamu. Kira-kira dari apa yang sudah kita dengarkan tadi, banyaknya curhatan sahabat pagar kehidupan yang menarik, apa hikmah yang bisa kamu ambil? Hmm? Hikmah yang bisa kamu ambil adalah sebenarnya semua itu bergantung dari penafsiran isi kepala kita tentang hidup ini ya. Kebanyakan orang contohnya yang tidak dihargai, mereka menyalahkan orang di luar sana yang tidak menghargai kita. Padahal sebenarnya itu salah tafsir. Tafsiran yang betul adalah daripada kita nyalahin orang, kita berkaca dulu. Kita sendiri sudah menghargai diri sendiri belum? Dengan kita berkaca diri kita sendiri apakah kita layak dihargai atau tidak, kemudian kita merubah diri kita sendiri sampai layak dihargai, orang lain pun akan menghargai kita kan? Dari tafsiran kita terhadap semesta alam yang betul, nasib kita pun dengan izin Tuhan akan betul loh teman-teman. Nah sekarang coba, tanyakan kepada diri kamu sendiri di akhir video ini saya ingin kamu merenung. Apakah sekarang tafsiran hidup kamu tentang kehidupan sudah benar? Apakah selama ini diri kamu lebih cenderung menyalahkan orang lain atau lebih cenderung merefleksi diri sendiri? Kalau lebih sering menyalahkan orang lain selama ini, tolong stop dong. Hentikan. Hentikan menyalahkan orang lain, hentikan mencari kambing hitam. Tanyakan diri sendiri, Sudahkah saya berkaca terhadap diri saya sendiri? Apakah diri saya pantas mendapatkan yang saya mau? Atau jangan-jangan, saya nih, diri saya, Adalah termasuk orang yang terlalu banyak mau tapi tidak mau berusaha. Ingat, perilaku orang yang bodoh adalah orang yang selalu menyalahkan orang lain. Sementara perilaku orang yang cerdas secara spiritual adalah perilaku orang yang kerap kali seringkali berkaca ke dalam diri sendiri. Kemudian bertanya, apakah diri saya memang layak mendapatkan apa yang saya mau? So teman-teman, ayo. Kita jumpai minggu yang baru ini dengan pikiran baru yang lebih bersih ya, dengan hati yang lebih cerah, dengan pikiran yang lebih jernih dan maju pastinya dibandingkan diri kita yang sebelum sebelumnya. Ayo teman-teman, kita banyak berbuat baik, kita hiasi hidup kita dengan banyak perbuatan amal baik yang pastinya menolong banyak orang dan menguntungkan diri kita sendiri. Oke? Okay? Masih ada saya Aryan Surya sahabat baik kamu dari pagar kehidupan. Tetap keep spirit.